Satu lagu. Apa? Rege ya. Sudah dikasih di sini. Sejauh buat semuanya. Sudah terrealisasikan. Tapi tetap dalam koridor-koridornya. Ya kan Pak Bud? Kamu ngapain? Di adengnya back Nanti kamu kembrakan loh. Oh enggak. Oh enggak ya. Kamu padunya mau moto ya. Enggak. Tadi satu lagu reggae sudah dikasih, coba, eh oh iya, yang sebelah kanan ternyata banyak banget orangnya caru. Selamat malam, halo, halo. halo. requestnya lagu apa sih? Hai, ada Mbak Tika juga, ah requestnya apa? Ninja Popespa, terus apa lagi? rajodo Yuh, keringetan aku mas. Hah? Apa Cak? Cak rule sih. seh. Big Air oh iya nanti dikasih. Pokoknya ini spesial buat semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Soalnya luar biasa pokoknya ya. Oke, okay. yang di sebelah sana kelihatan gak sih? Sebelah sini, halo. Ratuk depi pipisan nih gini ya. <laughs> ini refresh apa ya di depan? Rajodo. Lewong, satunya Lewong, satunya Rajodo, saya bingung pilih yang mana. Kamu pilih yang mana, Lewong, Lewong, jadinya ga no, tengah. Kamu pilih yang mana, Banyulangit, Langit Rajodo. Uh, sabar, nanti satu persatu insya Allah berhenti semuanya ya. Maunya sampai jam berapa sih ini nanti? ah Sampai jam 9 ya? Ya habis ini selesai. <laughs> Masih liwat soalnya ya. Oke, okay, lagu yang ketiga dari saya sesuai untuk semuanya barengan. Lagistan, Najia Production juga. Teman Remaja Surabaya. Ada AR juga. Yuk. Lampengkan tangannya bareng-bareng.